Assalamualaikum Sidaron berita malam medisi hari ini Sabtu 10 Februari 2018 dibacakan Ardiansyah. Syah Warga Blangpase minta bantuan rehab rumah ditinjau ulang Oknum Polantas yang terekam memeras pelanggar lalu lintas diperiksa Propam Pemkab Aceh Utara gandeng pihak ketiga bangun 126 kios di Pasar Lok Sukon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 Jalun warga Blang Pase Kecamatan Kota Siglipidi meminta dinas untuk meninjau ulang penerima bantuan rehab rumah dengan sumber dana desa di kampung tersebut. Penerima bantuan rumah rehab dituding tidak tepat sasaran karena adanya orang kaya sebagai penerima. Warga kampung Blang Pase Nova 32 tahun mengatakan bantuan rehab rumah tahun 2017 untuk warga Blang Pase tidak tepat sasaran. Sebab bantuan tersebut diberikan kepada orang kaya yang memiliki lantai keramik dan dinding beton. Sementara orang miskin justru tidak mendapatkan bantuan rehab rumah. Padahal di desa ini ada orang miskin yang tidak menerima bantuan rehab rumah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Saat ini atap rumah warga miskin tersebut bocor dan dinding rumah sebagian telah rusak. Untuk itu, petugas dinas yang telah melakukan verifikasi terhadap penerima bantuan rehab rumah di Kampung Blang Pase harus meninjau ulang. Orang kaya yang telah menerima rumah tersebut harus dialihkan kepada yang miskin yang lebih berhak. Dengan demikian warga miskin yang selama ini hidup susah akan terbantu dengan bantuan rehab rumah. Sudarlon Aibdaer dicopot sebagai personil unit lantas polsek Deli Tua setelah video dirinya memeras pelanggar lalu lintas beredar luas. Oknum tersebut saat ini sedang menjalani pembinaan di Mapolresta Bes Medan. Kasih Propam Polresta Medan Kompol Azwar, mengatakan pihaknya langsung memeriksa Aibdaer setelah video pemerasan yang dilakukannya beredar luas. Berdasarkan pemeriksaan itu disimpulkan jika Aibdaer telah melakukan kesalahan. Karena itu sanksi yang dijatuhkan terhadap Aibdaer ada dua jenis. Pertama, Aibdaer dicopot sebagai personil unit lantas Polsek Tua. Sanksi kedua berupa pembinaan yang dilakukan di Polresta Besmedan. Aksi pemerasan Aibda Air ini menjadi perbincangan setelah pengendara yang diperas Aibda Air merekam menggunakan ponsel. Dalam rekaman itu terlihat jelas wajah dan identitas yang tertulis di seragam Aibda Air. Bahkan ucapan Aibda Air yang meminta sang pengendara menyerahkan uang terdengar jelas. Aibda Air terlihat marah karena pengendara menolak memberikan uang Rp30.000. Darlun Pemkap Aceh Utara menggandeng pihak ketiga untuk membangun 126 kios di Ex Pasar Ikan dan Pasar Sayur Kota Loksukun, Kecamatan Lok Aceh Utara. Pembangunan kios oleh PT Avinda Pratama Jaya ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf pada Sabtu pagi. Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf mengatakan dari total 126 kios yang dibangun, 104 unit diantaranya dibangun oleh pengembang atau pihak ketiga dan 22 unit oleh Pemkap. Nantinya setelah melewati masa pengelolaan selama 25 tahun, semua kios tersebut akan diserahkan kepada Pemkap Aceh Utara. Menurut Wakil Bupati, cita-cita Pemkap Aceh Utara untuk menyediakan pasar terpadu dan modern sudah lama digagas. Tapi selalu saja terjadi kendala dalam penyediaan infrastruktur, relokasi pedagang, dan terbatas anggaran pemerintah. Ia berharap dinas terkait memberikan pelayanan terbaik kepada para pedagang. Zarlun satu unit armada pemadam kebakaran yang selama ini melayani kebakaran di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subul Salam kini tidak lagi beroperasi. Pasalnya armada kebakaran tersebut telah ditarik badan penanggulangan bencana daerah Kota Subul Salam sejak 3 Februari lalu. Ketua Ikatan Pemuda Kecamatan Sultan Daulat, Ikapas, Kandung Maha mengatakan, Penarikan armada Damkar dari Sultan Daulat sangat berbahaya saat terjadi kebakaran lantaran jarak dari pusat kota menuju desa terujung Sultan Daulat cukup jauh, yakni 50 km. Kandung mengaku tidak paham mengapa armada pemadam tersebut ditarik pihak BPBD tanpa pengganti. Komandan Regu Pemadam Kebakaran Kecamatan Sultan Daulat, Lintu membenarkan armada pemadam kebakaran yang selama ini mereka kendalikan telah ditarik. Menurut Lintu, armada pemadam kebakaran tersebut ditarik oleh Kepala Pelaksana BPBD Subur Salam sejak sepekan lalu, tepatnya 3 Februari 2018. Hingga kini belum ada pengganti armada pemadam kebakaran untuk Sultan Daulat. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Subur Salam, Nesal Putra mengaku adanya kesalahan pengertian penarikan damkar di Sultan Daulat. Menurutnya, damkar Sultan Daulat ditarik untuk diservis di Subur Salam lantaran kondisinya yang telah rusak saat ini telah ada damkar baru untuk ditempatkan di Sultan Daulat, namun armada tersebut baru akan diserahkan setelah tempat parkir tersedia. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi warga kecamatan Ulim Pidijaya selama satu bulan terakhir mengeluhkan mobil operasional ambulan yang ditempatkan di poskesmas setempat kerap tidak berada di tempat. Hal ini terjadi karena mobil operasional ambulan dibawa pulang ke rumah petugas. Farhan warga Kede Ulim, mengatakan akibat mobil operasional ambulan tidak ditempatkan di puskesmas selama satu tahun terakhir, sehingga jika ada warga yang sakit terpaksa diboyong dengan mobil kapolsek atau mobil warga. Warga mengaku telah berkali-kali meminta agar mobil operasional ambulan tetap ditempatkan di puskesmas, sehingga jika ada warga yang sakit dapat segera dirujuk dengan menggunakan mobil resmi. Namun pihak Puskesmas berdalih jika disiagakan di Puskesmas, maka bila terjadi kerusakan tidak menjadi tanggung jawab pihaknya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pidijaya Said Abdullah mengatakan keberadaan mobil ambulan tidak mesti ditempatkan di Puskesmas. Jika ada warga yang membutuhkan pelayanan mobil ambulan, maka dapat menghubungi langsung ke nomor ponsel yang telah ditentukan. Upaya aksi nyata ini adalah bentuk penyelamatan masyarakat dalam menanggulangi serta mempercepat bantuan. Darlon Roswita Lase, 28 tahun warga Jalan Pantai Burung Medan Maimun, Kota Medan, diamankan aparat Polsek Medan Kota karena diketahui membuang bayi yang baru saja dilahirkan ke Sungai Deli. Pelaku diciduk saat berada di sebuah klinik persalinan di Jalan Multatuli Medan Sabtu pagi. Kapolsek Medan Kota, Kompol Martuasah Tobing, mengatakan aksi keji itu dilakukan Roswita pada Jumat malam atau berselang beberapa jam setelah melahirkan anak ketiganya di sebuah klinik persalinan. Pelaku memasukkan bayi malang itu ke kantung plastik hitam dan kemudian dihanyutkan ke Sungai Delhi. Untungnya, tangisan bayi didengar warga. Rasa penasaran membuat warga rela menyusuri tepi sungai untuk mencari sumber suara yang mereka yakini di suara bayi. Saat ditemukan bayi tersangkut di tepi sungai, kondisinya sangat lemah. Usai ditangkap polisi, Roswita mengaku sebagai ibu sekaligus pelaku yang membuang bayi itu ke sungai. Di hadapan penyidik tersangka mengatakan suaminya kabur sejak beberapa bulan lalu. Untuk memenuhi nafkah, anak-anaknya tersangka bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Namun penghasilannya dirasa tidak cukup sehingga membuatnya frustasi yang berujung pada pembuangan bayi. Garlun ratusan hektar sawah di Kecamatan Perdada Biren kini mengalami kekeringan. Kondisi itu akibat musim kemarau dan minimnya persediaan air di beberapa waduk di Kecamatan tersebut. Padahal saat ini tanaman padi mulai menguning dan sangat membutuhkan air. Muhammad petani di Pedada mengatakan ratusan hektar sawah di Pedada masih tak ada hujan. Petani mengandalkan waduk paya laut dan paya Sikemah kemah untuk mengairi ke sawah. Namun debit air di kedua waduk tersebut kini sangat kurang selama tidak diguyur hujan. Kondisi ini membuat areal sawah mulai kekeringan. Sementara tanaman padi saat ini mulai menguning dan sangat membutuhkan air. Selain memasuki musim kemarau, kekeringan juga diperparah dengan jebolnya jaringan air di waduk paya laut dan paya Para petani di pedada berharap pemerintah untuk segera memperbaiki jaringan air yang jebol di kedua waduk tersebut. Supaya saat turun hujan, air dapat ditampung di dalam waduk dan tidak melimpah ke pemukiman penduduk atau ke sawah.